Pak Charles, silakan Pak Charles. Kalau menurut sih karena sebelumnya uh, Astro juga berbuat demikian, maka mungkin itu uh, istilah kata mungkin karma gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Charles. silakan. Iya, sebenarnya kalau memang sudah ada keputusan pengadilan dan kalau itu sudah bersifat final. Ya tetap harus dilaksanakan oleh orang-orang uh, yang terkena putusan itu. Sedangkan mengenai Astro, kita mesti per lihat perjanjiannya pada waktu dia menyewa, uh, menawarkan decoder, apakah waktu menawarkan decoder dia hanya menjanjikan uh, Liga Inggris tahun itu saja, katakanlah tahun 2007. Ya berarti dia tidak terikat untuk tahun berikut berikutnya. Itu terima kasih. Ya terima kasih Pak Panggabean. Pak Julianto. Halo selamat sore. Selamat sore silakan. Ya ini bias dari namanya politik uh, persaingan dagang ya Jadi kalau menurut saya sih Ya kalau memang dari awalnya gak bisa menuhin Ya jangan dijual gitu loh Sekarang udah balik lagi dijual untuk orang lain Itu programnya ya oke kecewa gitu loh Intinya ya kita sama-sama nggak -sama bisa dipercaya lah Baik udah enggak usah kanan aja gitu makasih Ya terima kasih kembali